Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli alaih syaitina Muhammad Wa ala alaih syaitina Muhammad Saya mau bertanya tentang Binatang penyembelihan. Kadang Mungkin cara masak atau yang terburu-buru Kadang kita menemukan Di dalamnya itu masih ada darahnya Cimana? Ini Cara masak yang kadang-kadang terburu-buru Biasanya itu Kadang-kadang di tengah itu ada darah Masya masuk ke najis haram apa memang diberkenankan catatannya seperti sepertawa makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jika ada menyembelih binatang sembelihan binatang yang halal kambing, sapi, ayam dan sebagainya kemudian di daging-dagingnya itu ada darah-darah yang menempel di dalam di, bersama dagingnya biasa kalau kambing disebelah di apa namanya di, diurai dagingnya untuk dipotong-potong, tentu ada darah-darahnya apa para ulama menye, menjelaskan yang demikian ini? maka di sana dalam ada pembahasan masalah darah yang dimaafkan termasuk darah yang dimaafkan adalah darah yang nempel di daging dari aslinya yang menempel di daging bukan anda tempelkan maka itu dimaafkan, maka kalau anda masak langsung saja bahkan resikonya, justru kalau anda cuci kalau anda mencuci wajib bersih sekalian kalau tidak cuci jangan dicuci sekalian ini kan kemudahan mau nyuci sapi 16 bahkan kalau dicuci kadanya katanya kurang enak berubah rasa dagingnya alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan ini makanya kalau potong potong makanya tempat potongnya dasarnya adalah bersih semuanya bersih jadi sepotong potong ada sisa-sisa darah yang nempel tidak usah dicuci dari itu diri maafkan karena bukan darah yang mengalir dan terpisah tadi jadi dimaafkan maka enggak usah dicuci makanya harus pisau bersih tangan kita bersih, tempatnya ber bersih setelah itu langsung saja masuk panci tapi kalau anda bersih dan anda cucikan maka katailah nanti yang semula darah itu dimaafkan di tempat tersebut akhirnya benda kemana-mana bersama dengan air tersebut maka setelah anda cucikan harus dicucikan sekalian suci bersih maka paling enak tidak usah di, di cuci sudah selesai sudah dimurahkan dimudahkan tidak usah bikin repot sendiri cuman karena tapi kalau sudah jatuh ke tanah lain cerita nanti kan harus bersihkan juga saat tanah-tanahnya maka dicuci yang bersih dengan cara mencuci maka sebaiknya jika demikian hendaknya air itu dialirkan air yang datang bukan daging dicempurkan di di bak takut baknya kurang dari dua kolah maka anda nanti akan akan berhati, menjadi menjadi e, najisnya kemana-mana tapi darab air dialirkan selesai insyaallah itu adalah daging dan dimaafkan. Nanti ada pembahasan para ahli fikih itu hebat luar biasa. Ada najis yang dimaafkan, dimaafkan di makanan, ada dimaafkan di air, dimaafkan di air lalat najis. Tapi kecambur air, langsung dicelupin saja dibuang lalatnya, diminum airnya. Airnya tidak menjadi air najis. Tapi kalau lalat masuk saku anda, bangkai lalat di saku, solat solatnya tidak sah. Jadi dimaafkan di air tidak dimaafkan di baju lalat kelihatan di sendoknya ibu wah ini buat lauk haram kenapa tidak dimaafkan di di sendokmu nah ini hanya dimaafkan di air saja